Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini selasa 23 April 2019 dibacakan Ardiansyah. Kasus ratusan surat tercoblos di Aceh Utara ditangani Gakumdu. Korban tenggelam di kerung pesangan ditemukan tidak bernyawa. Pemkap Aceh Tengah buka pasar murah jelang bulan puasa. Begitu juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum Tim Nyusrum Seram di FM berita malam ini juga bisa ada dengar di Radio Loster 94,6 FM man Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksname dan Radio Amanda 104 FM tak Kenon. berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun kasus ratusan surat suara tercoblos di Desa Jamuan Kecamatan Banda Baru Aceh Utara ditangani Sendra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu Kabupaten Aceh Utara. Tim Terpadu memiliki tujuh hari melakukan investigasi. Komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Utara Muhammad Nurfurkan mengatakan kasus surat suara tercoblos merupakan tindak pidana pemilu. Gakkumdu akan mengusut tuntas kasus tersebut. Furkan mengatakan surat suara yang tercoblos belum sempat dimasukkan ke kotak suara. Jadi Bawaslu menilai tidak perlu merekomendasikan pemungutan suara ulang, karena ditemukan saat pemilih mau mencoblos dan terlihat surat suara sudah dicoblos. Jadi pemilih diberikan surat suara lain yang belum tercoblos. Sidarlon Mulyadi, 28 tahun, warga Pantan Luwes, Kecamatan Gajah Putih Bener Meriah, yang tenggelam di sungai Kerung Pesangan Biren minggu lalu ditemukan sudah tidak bernyawa. Korban ditemukan sejauh 5 km dari lokasi kejadian di aliran Krung Pesangan, kawasan desa Tepin Mane, Kecamatan Julibiren selasa pagi. Sebelumnya, mulia di tenggelam dibawa arus Krung Pesangan saat menjala ikan bersama temannya di kawasan desa Simpang Jaya, Juli Biren. Korban dibawa arus saat hendak menyeberang sungai untuk menjala ikan. Saat itu arus Krung Pesangan cukup deras. Mulia di diduga tidak bisa berenang sehingga terseret arus dan tenggelam. Sementara itu, Koordinator Posar Biren Budi Darmawan mengatakan setelah ditemukan, jenazah mulia langsung dievakuasi ke darat oleh masyarakat dibantu TNI Polri, relawan BPBD, Tagana, dan relawan lain. Jenazah korban dimandikan dan disemayamkan di Menasa Lebuk Ibu, Desa Tepin Manejuli. Kemudian dimakamkan di kampungnya Desa Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Benar Meriah. Darlon pemerintah Aceh serta Pemkab Aceh Tengah akan membuka pasar murah menjelang bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Pasar murah ini sengaja digelar untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan beberapa bahan pokok untuk kebutuhan bulan puasa. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Aceh Tengah, Syukuruddin mengatakan jadwal pasar murah dilaksanakan dalam dua gelombang. Tahap pertama dimulai 26 hingga 29 April 2019 di Kecamatan Rusip, Linge, Kute Panang serta di Lutawar. Tahap pertama ini dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Aceh. Sedangkan untuk pasar murah tahap 2 dilaksanakan pihak Kabupaten Aceh Tengah yang dimulai sejak 29 April hingga 1 Mei 2019 yang dipusarkan di Kecamatan Ketol, Atulintang, dan Kecamatan Bintang. Sukurudin menyebut dilaksanakannya pasar murah yang dipusarkan di Ibu Kota Kecamatan, agar bisa langsung ditujukan kepada sasaran keluarga kurang mampu sehingga keberadaan pasar murah tersebut benar-benar tepat sasaran Anda sedang mendengarkan berita utama seraambi FFm Sudarlun sebanyak 7506 pelajar SMP dan Madrasah sasanawiyah di Biren mengikuti UNBK selama 4 hari 22 hingga 25 April 2019, namun masih ada sekolah yang siswanya ikut UNBK menumpang di sekolah lain. Pada hari kedua UNBK, sebanyak 125 pelajar tidak mengikuti ujian nasional. Mereka yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Salah satunya sudah tidak aktif sekolah, namun namanya masuk dalam daftar peserta UNBK. Kabupaten Pembinaan SMP di Sedik Biren Zamzami mengatakan sebanyak 7.506 pelajar terdiri dari 5.133 pelajar dari 86 SMP dan 2.373 pelajar dari 30 MTS. Peserta yang tidak hadir untuk UNBK tingkat SMP 102 orang dan tingkat MTS 23 orang dengan total 125 peserta. Zamzami menyebut mata pelajaran UNBK, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA, yang mengharapkan tahun ini mutu dan kualitas lulusan tingkat SMP dan MTS meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sudarlun Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tengah menurati Pemkap setempat meminta penempatan tenaga medis di Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang tersebar di seluruh kecamatan di daerah itu. Permintaan penempatan tenaga medis mengingat kondisi fisik para petugas penyelenggara pemilu yang mulai kelelahan lantaran bekerja tanpa henti sejak proses pencoblosan 17 April lalu. Ketua KIP Aceh Tengah, Yunaidi Harun, mengatakan secara umum kondisi kesehatan petugas masih dalam kategori baik. Walau demikian beberapa di antaranya ada yang mulai kelelahan. Permohonan penempatan petugas medis di Sekretariat PPK sebagai bentuk antisipasi agar proses reka perhitungan suara pemilu 2019 di Aceh Tengah bisa berjalan lancar. Ia mengatakan tahapan pemilu sudah masuk pada proses rekapitulasi di kecamatan. Dari PKPU nomor 10 2019 jadwal rekapitulasi dimulai sejak 18 April hingga 4 Mei 2019. Keberadaan personil kesehatan di setiap sekretariat PPK sangat membantu kelancaran rekapitulasi. Sudarlon dana desa tahap pertama di Kabupaten Aceh Singkil belum ditransfer ke rekening desa, padahal saat ini sudah memasuki akhir bulan keempat tahun anggaran 2019. Hal itu terjadi lantaran belum satu desa pun mengajukan pencairan dana desa. Untuk diketahui, syarat pencairan dana desa antara lain menyampaikan laporan pertanggung 2018, kemudian menyerahkan APBD 2019. Saat ini dua syarat itu belum dipenuhi desa, sehingga pencairan dana desa tahap pertama 2019 di Singkil belum bisa dilakukan. Kabupaten Penataan Kerjasama Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung PMK C. Singkil, Rustam mengatakan, Dana desa tahap pertama sudah masuk dari rekening kas umum negara ke rekening kas daerah pada 9 April lalu. Namun belum ada yang ditransfer ke rekening desa karena desa belum menyerahkan APBDES 2019 dan LPG 2018. Menurut Rustam, dari 116 desa disingkil baru 10 desa yang menyelesaikan APBDES. Sedangkan LPG diserahkan desa ke pihaknya saat pengajuan penarikan dana desa. Rusta Menghimbau, Kepala Desa secepatnya menyampaikan APBDES dan LPJ agar pencairan dana desa tahap pertama 2019 segera bisa dilakukan sehingga pembangunan di desa tidak terhambat. Dari Newsroom Seram, Tanjung BFM, sekian berita malam medisi Selasa 23 April 2019. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Brita mala men juga visanda di situs internet v for juga Twitter et Sram salam.